Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala tawfiqih wa amtidanih. Asyadu an la ilaha illallahu, lahu la sharika, lahu ta'azim wa nisha'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma s'alli alihi, wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada kita tiada henti-hentinya. Nikmat yang datang silih berganti. Kita hanya berpindah dari satu kenikmatan menuju kenikmatan yang lain. Betapa banyak keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hal-hal kebaikan yang Allah berikan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita menjadikan ibu-ibu sekalian menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tabarik kecuali. Pada kesempatan pagi hari ini eh sebagaimana tema yang disebutkan yaitu nasihat kepada wanita muslimah. Dan untuk membuka nasihat tersebut Saya mengajak ibu-ibu untuk membuka firman Allah Subhanahu wa taala yang bahwa Al-Qur'an tolong dibuka surat Al-Ahzab surat Al-Ahzab ayat 32 dan seterusnya yaitu nasihat yang Allah sampaikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nasihat tersebut selayaknya juga didengar oleh para wanita-wanita muslimah yang ingin meraih kebahagiaan di dunia terlebih lagi kebahagiaan di akhirat Nasihat-nasihat tersebut bisa jadi terasa pahit, terasa pedas bagi kita namun hendaknya kita dengarkan nasihat-nasihat tersebut kalau belum kita bisa terima nasihat-nasihat tersebut belum kita bisa kerjakan kita hanya berdoa semoga suatu saat kita bisa menjalankan nasihat-nasihat tersebut tetapi sebagai wanita muslimah kita berusaha ya mendengar nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya nasihat yang akan saya sampaikan ini bukan nasihat dari saya ya. Tetapi langsung dari Rabbul Alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ibu-ibu seluruhnya. Yang juga akan mencabut nyawa ibu-ibu seluruhnya yang juga akan membangkitkan ibu-ibu untuk memintai pertanggungjawaban pada hari akhirat kelak yang menentukan setelah Yaumul hisab ibu-ibu akan menjadi wanita yang sangat berbahagia di surga atau wali adzubillah sebaliknya menjadi penghuni neraka jahannam semoga kita semua selamat darinya Nasihat tersebut Allah buka dengan firman-Nya kepada istri-istri Nabi. Sudah dibuka surah Al-Qur'annya? Surah Al-Ahzab ayat 30 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabiyyi, lastunna kaahdin minan nisa'a, ini taqaitunna." Wahai istri-istri Nabi, semuanya kalian itu tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa. Jadi kalau kalian ingin mengungguli wanita-wanita yang lain adalah dengan ketakwaan Ini barometer nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita di dunia kalau kita ingin nilai orang biasanya kita nilai dengan dunianya Apakah dengan hartanya, apakah dengan parasnya, apakah dengan ya kemewahan yang dia miliki Maka kita menganggap orang itu mulia ya Dan ini kebanyakan manusia seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya kalau ada orang dimuliakan dengan harta dengan dunia, maka orang tersebut orang yang paling mulia. Tetapi barometer kemuliaan di sisi Allah bukan itu. Seorang mulia dengan ketakwaan. Bisa jadi seorang mulia dengan ketakwaan adalah orang kaya bisa jadi. Bisa jadi orang yang bertakwa tersebutlah orang yang tersohor bisa jadi. Dan bisa jadi orang yang bertakwa tersebut adalah orang yang miskin, yang tidak dikenal oleh siapapun. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hawjarat, inna akramakum inda Allahi atkakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini poin pertama ibu-ibu tolong perhatikan, kata Allah, lastunna ka ahadim minan nisa'i inet taqwaitunna. Wahai isteri-isteri Nabi, kalian... Tidak akan seperti wanita-wanita yang lainnya, artinya kalian akan unggul, syaratnya ini إِنِ التَّقْوَيْتُنَّا, hendaknya kalian bertakwa Bagaimana menjadi orang bertakwa? Allah berkata فَلَتَخْضُعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَبْ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Maka jika kalian berbicara, wahai para isteri-siri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara kalian Maksudnya merendahkan suara di sini bukan dengan suara yang lembut, bukan begitu. Lembut boleh, tetapi yang dilarang adalah dengan suara yang mendayu-dayu, suara yang genit, kemudian dibelak-belokkan, dilenggak-lenggokkan ini tidak diperbolehkan bagi para wanita muslimah tatkala berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya yang bukan suaminya. Maka Allah ingatkan kepada istri-istri Nabi, "Falatakhduna bilqaul." Janganlah kalian melenggak-lenggokkan suara kalian tatkala berbicara. Kenapa? karena orang yang hatinya ada penyakit akan tertarik dengan kalian. Ada orang-orang yang hatinya sakit begitu mendengar suara wanita apalagi disertai dengan lenggak-lenggoknya, disertai dengan mendayunya, dengan kegenitannya, maka dia langsung tertarik. Dia langsung tertarik, dia tergoda, syahwatnya tergerak maka seorang wanita jangan mengenyang-jakan hal tersebut kata Allah subhanahu wa ta'ala wakulna qawlan ma'rufa maka kalian berbicara dengan perkataan yang wajar, yang biasa jangan dipahami bahwasanya tidak boleh wanita berbicara dengan suara yang lembut asalnya wanita memang berbicara dengan suara yang lembut bukan berarti kalau bicara dengan laki-laki suaranya kasar ya ya mas, bakso mas, dua mangkok mas, enggak tapi dengan suara yang lembut tapi jangan mendayu-dayu, jangan genit ya. Hal ini diperbolehkan, suara mendayu-dayu dengan suara yang genit, dengan suara yang menggoda kalau dia berbicara dengan suaminya. Kalau dia berbicara dengan suaminya. Adapun kalau dia berbicara dengan lelaki yang bukan suaminya, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jangan sebaliknya. Seorang wanita kalau berbicara dengan suaminya dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang tinggi, Namun tatkala berbicara dengan lelaki lain maka dengan kata-kata yang halus penuh kelembutan bahkan terkadang dengan mendayu-dayu ini terjadi pada sebagian wanita ya ya maka para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal suara wanita bukanlah aurat wanita boleh berbicara dengan lelaki boleh seorang wanita boleh telepon ustaz boleh bertanya seorang wanita boleh berbicara dengan lelaki yang lain yang bukan mahramnya namun dengan pembicaraan yang wajar dengan suara yang wajar tidak boleh dia mendayu-dayu, kemudian ya membelok-belokkan suaranya ya maka tidak mengapa misalnya seorang wanita, saya sampaikan, seorang wanita misalnya SMS saya atau WA saya, ustadz bagaimana hukum ini ya. ini seorang wanita saya jawab, biasa, gak ada masalah tetapi kalau ternyata dalam tulisannya tersebut ada sesuatu yang bisa mengganggu hati, itu yang tidak diperbolehkan Misalnya, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Terus saya bilang, "Hukumnya haram." Maka si ustaz, "He itu jadi masalah ya." Itu jadi masalah. Bisa jadi ustaznya langsung ada penyakit di hatinya. Kita enggak tahu, lelaki ya. ya. Besar kepala ini kayaknya menggoda ya. Padahal tidak menggoda, padahal menghina ya. Balik <laughs> kananya, ibu-ibu, ya tidak dilarang ibu-ibu berbicara dengan pembicaraan yang wajar tetapi ingat jaga suara, jangan sampai suaranya menggoda, jangan genit ya. ya orang bisa tergoda, orang bisa tergoda kalau itu terhadap suami silahkan, segenit-genitnya silakan, Segenit silakan. selembut-lembutnya, seindah-indahnya kalau sama suami justru itu yang dituntut, justru itu yang dituntut bisa menyenangkan hati suami Namun sebagai wanita wali terbalik. Kalau sama suaminya kasar ya. Berbicara dengan suaminya tidak diatur bahasanya dengan baik, asal berbicara. Kadang-kadang suaminya diperintah-perintah ya. Mas, itu anak Cebo in Mas ya, kadang-kadang. Tetapi kalau sama orang lain masyaallah, lembutnya luar biasa. Baru bentak-bentak suami. Tapi kalau pesan makanan di gojek lembut, mas ya. tolong ini mas ya berapa mas ya, lembut luar biasa ya, ya. apa ada ibu-ibu diantara ibu-ibu kalau beli bakso kemudian bentak-bentak tukang bakso kan gak ada kan pasti mas, satu mangkok mas ya boleh sausnya dong mas ya coba dia lembut begitu sama suaminya, luar biasa ada orang kalau sama tukang bakso lembut, tapi kalau sama suaminya gak lembut, bisa jadi suaminya berangan-angan jadi tukang bakso supaya istrinya lembut kepadanya jadi ini pertama beradab tatkala berbicara ya sama suami lembut sama suami boleh genit boleh nggak ada masalah tapi sama orang lain <tuk> Fala bil jangan mendaydayukan suaramu ya maka orang yang punya penyakit akan condong kepadamu وَكُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا dan ucapkanlah perkataan yang wajar ini nasihat pertama dari Rabbul Alamin dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada istri-istri Nabi yang juga sekaligus nasihat kepada ibu-ibu sekalian ibu-ibu apa? milenial ya saya tadi diberikan apa namanya judul nasihat kepada ibu-ibu milenial saya tanya milenial ini apa? katanya milenial itu zaman now ya apa bedanya milenial sama milenium apa bedanya dengan almunium <tuh> jadi ibu-ibu ibu-ibu zaman now ya, tidak diragukan bahwasannya di zaman sekarang banyak sekali godaan-godaan banyak sekali fitnah-fitnah yang akhirnya mengeluarkan seorang wanita dari adab-adab islami kepada adab-adab yang tidak islami yang membuat seorang wanita akhirnya tatkala beradab dengan adab islami terasa berat baginya kenapa karena kondisi yang membuat dia merasa berat. Ini tidak kita pungkiri, ya. Oleh karenanya ibu-ibu berjuang. Saya katakan tadi nasihat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah kasih nasihat ini kecuali Allah ingin kebaikan bagi ibu-ibu sekalian. Mungkin kita tidak memandang apa kebaikannya seperti ini, tapi ada kebaikan yang Allah kehendaki. Ada kebahagiaan yang Allah ingin berikan kepada ibu-ibu sekalian kalau ibu-ibu menjalankan nasihat yang ini. Ya jangan terpedaya sekarang kita melihat kebahagiaan adalah ketenaran, kebahagiaan adalah kemewahan itu semua ketenaran, kemewahan, kekayaan kalau tidak dibarengi dengan ketakuan, hanyalah kebahagiaan yang semuh bukan kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan sederhana, seorang wanita di rumah kemudian mengurus anak dan istrinya, melihat anak-anaknya tertawa, melihat anaknya baca Qur'an kebahagiaan luar biasa yang terkadang tidak diraih oleh seorang ibu yang mungkin memiliki harta yang berlimpah ruah sementara anaknya kalau diperintah membantah Anaknya tidak salat, apa yang didapatkan? Kesengsaraan dalam hatinya. Karenanya Ibu Muhammad Radhiyallahu Subhanahu nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tolong diperhatikan dengan baik. Nasihat pertama sudah kita dengarkan, adab dalam berbicara, maka seorang wanita seingatkan suaranya bukanlah aurat, tetapi kalau berbicara dengan lelaki yang ajnabi, yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan omnya, bukan pamannya maka hendaknya dia menjaga suaranya jangan sampai dia berbicara dengan suara yang genit yang menggoda karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nasihat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qurna fi buyutikum wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian para wanita menetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah, di zaman jahiliyah poin yang pertama waqorna fi buyuti kunna dalam bahasa arab diambil dari qoror, yaitu menetap ya ini menjelaskan bahwasanya asalnya wanita muslimah betah di rumahnya karena wanita muslimah punya tugas berat di rumah ya harus mengurus anak-anaknya ini yang merupakan buah hatinya ya. Harus mengurus suaminya ya. Rumah tangganya harus dibina menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Dia pun harus beribadah di rumahnya. Dia ada waktu untuk salat duha, dia ada waktu untuk baca Quran. Ya, hukum asalnya seorang wanita menetap di rumah. Kalau sampai seorang wanita betah di rumah, ini ciri-ciri wanita salihah. Bahat bahagia kalau kita mendengar istri kita mengatakan, "Aduh, saya pengin di rumah aja, enggak pengen ke mall." Masyaallah, bahagia. Luar biasa. Saya gak ke mal. enggak ke mall. Enggak, habis Di rumah lebih betah alhamdulillah. ini kebahagiaan luar biasa ya. ya. Tapi kalau sebaliknya, "Mas, bosen di rumah, bete apalah anu Boring lah apa, mau ke mana? Ke mall." emang di mall ada obat pusing. Iya, kalau pergi ke mall, lihat macam-macam jadi hilang pusingnya. Yang pusing siapa? Suaminya. Jadi, wanita pada asalnya berusaha untuk tidak tampil di hadapan lelaki. Mohon maaf ibu-ibu, ini nasihat berat tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya wanita di rumah tidak sering keluar rumah. Dia boleh keluar rumah tidak dilarang kalau ada keperluan. Ikut pengajian misalnya ziarah siraturahmi misalnya ya. ada keperluan ke pasar sesekali ini gak ada masalah tetapi hukum asal di rumah hukum asal betah di rumah hukum asal enjoy di rumah hukum asal betah untuk ngurus anak-anak hukum asal mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya hukum asal dia pikirkan bagaimana suaminya bisa bahagia bagaimana suaminya bisa betah di rumah itu hukum asalnya dia seperti itu bukan keluyuran sana sini hukum asal wanita demikian Oleh karenanya kalau kita perhatikan syariat syariat sangat menginginkan wanita kalau bisa jauh dari para lelaki itu yang terbaik itu yang terbaik untuk mencegah fitnah yang timbul agar dia tidak menjadi santapan santapan pandangan para lelaki hendaknya dia menjauh dari para lelaki contoh dalam salat dalam salat kata Nabi sala salam خَيْرُ سُفُفِ الرِّجَالَ اَوَّلُوهَا وَشَرُّهَا أَخِرُهَا kata Nabi SAW, sebaik-baik sah para lelaki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk sah lelaki adalah yang paling apa? belakang berbeda dengan wanita, kata, kata Nabi SAW خَيْرُ سُفُفِ النِّسَى seburuk-buruk sah perempuan tatkala salat adalah awaluhah, yang paling depan yang sebaik-baik sahf wanita adalah yang paling belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan ya, ini padahal dalam salat zaman dahulu nabi salat tidak ada hijab tidak ada kain antara sahf lelaki dengan sahf apa? wanita maka terbaik ketika sedang salat adalah sahf yang paling belakang tidak lain hal ini adalah untuk menjauhkan seorang wanita dari lelaki percampuran laki dengan wanita itu tidak baik menurut syariat Islam. Ya. Kemudian, contohnya, ya. Wanita lebih baik salat di rumah, tidak ke masjid. Seandainya dia ke masjid pun boleh, tetapi harus menjaga dirinya. Saya bacakan suatu hadis tentang seorang wanita yang ingin salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. dari Ummu Humayd, istrinya Abu Humayd As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Anna ja'at annabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ini uhibbu salata ma'aka." Aku ingin salat bersama Anda wahai Rasulullah. Itu salat di Masjid Nabawi. Dan kita tahu salat di Masjid Nabawi pahalanya berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Kalau salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Kemudian apa jawaban Nabi kepada sang wanita ini? Qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Saya tahu wahai sang wanita engkau ingin salat bersengkau suka salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Tetapi kau salat di rumahmu lebih baik daripada kau salat di ruang tamumu. Dinya mengatakan kau salat di kamarmu lebih baik daripada kau salat di ruang tamumu. Ini kata Nabi sallallahu Demikian juga kau salat di ruang tamu lebih baik daripada kalau kau salat di uh, tempat yang lebih terbuka lagi di bagian rumahmu. Kemudian wa salatuki fi Dan kau salat di rumahmu lebih baik daripada kau salat di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidikaumiki khairun laki min salatiki fi masjid. Dan kau salat di masjid kampungmu lebih baik daripada kau salat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena semakin dia ke Masjid Nabawi dia semakin butuh untuk keluar dari dari rumah. Maka Nabi mengajarkan wanita semakin dia tersembunyi semakin jauh dari pandangan lelaki maka itu lebih baik. Bahkan salat di rumah lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi. Ini saya sering ditanya oleh para ibu-ibu ketika -ibu, umrah. Ustaz, kita sudah jauh-jauh ke Madinah, Ustaz. Di bagus mana salat di hotel apa salat di Masjid Nabawi? Saya bilang ya, menurut aturan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Rumah lebih baik daripada di masjid. Nabi bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidalllah wa buyutuhunna khairul lahun." Janganlah kalian menghalang para wanita yang hendak pergi ke masjid, tetapi salat mereka di rumah lebih baik. Berarti apa? Ke masjid diperbolehkan, tapi kalau salat di rumah lebih afdal. Saya bilang kalau ibu-ibu salat di hotel, tidak perlu keluar hotel lebih baik daripada salat di masjid Nabawi. Tapi mereka tidak mau mendengar ya tapi enggak apa-apa kan esat, ya enggak apa-apa silahkan ke masjid Nabawi. enggak dilarang so, enggak apa-apa Islam memuliakan wanita, lihat bapak-bapak ini, bapak-bapak seperti saya dan yang lainnya kalau ingin dapat pahala 27 derajat harus pergi ke masjid kalau kita salat di rumah dapat 1 derajat, 1 kali lipat kalau kita salat di masjid 27 kali lipat bapak-bapak makanya kalau ibu punya para suami dimotivasi untuk salat ke masjid karena ke masjid 27 kali lipat. Kita salat Isya di rumah 4 rakaat. Kalau kita kerjakan di masjid, pahalanya seperti 4 27 rakaat. Berapa itu? 80 32, 112 rakaat. Perbedaan pahala yang sangat jauh berbeda. Setiap langkah kaki menuju masjid mengangkat derajat, menghilangkan dosa-dosa bolak-balik. Seandainya wanita melakukan demikian, pergi ke masjid, pahalanya sama 27 kali lipat tetapi kata Nabi, di rumah lebih afdol sehingga kata para ulama, wanita yang salat di rumah pahalanya sudah 27 kali lipat, tidak perlu pergi ke masjid dan ini bentuk pemulihan Islam terhadap para wanita laki-laki yang -laki mau 27 derajat, harus pergi ke ke masjid jadi ibu-ibu yang -Ibu dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tadi nasihat kepada istri-istri Nabi Dan juga kepada para ibu-ibu sekalian. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi betahin diri di rumah. Sudah sibuk dengan rumah. ya Jangan sering keluar rumah. Kecuali kalau ada keperluan. Kalau seorang wanita belum mendapatkan kebahagiaannya di rumah, berarti dia bukan wanita yang berbahagia. Sama laki-laki juga. Kalau laki-laki belum mendapatkan rumah sebagai sumber kebahagiaannya, berarti dia bukan lelaki yang bahagia dia bisa bahagia kalau dia ketemu kawan-kawannya kalau dia main golf sama kawan-kawannya kalau dia nongkrong sama kawan-kawannya dia cari kebahagiaan di luar itu lelaki tidak bahagia tetapi lelaki yang bahagia adalah dia kalau keluar pengen pulang ke rumah tidak betah kalau keluar lama di luar rumah, pengen pulang ke rumah itulah lelaki yang bahagia, sama wanita pun demikian ya kalau ke Mall tidak betah, pengen segera pulang ya. ngapain ke mal lama-lama sudah pengen segera pulang, itu wanita yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya di rumah tidak bahagia, lebih betah kalau di mall, itu repot. Itu berarti ya harus ada yang diperbaiki dari dirinya. Ya, karena Allah berfirman waqarna hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa la tabarrujna Dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya. Dengan dirahmatillah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan tafsir para ulama tentang makna tabarruj untuk kita hindari ya, untuk kita hindari. Tabarruj dalam bahasa Arab diambil dari buruj, yaitu suatu yang nampak. Jadi wanita jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Yang pertama berkata Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr seorang tabi'in, seorang ulama dari masa salaf dahulu, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat, muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya murid namanya Mujahid bin Jabr, ahli tafsir. Tatkala dia menjelaskan tentang makna tabarruj yang dilarang bagi para wanita, apa kata beliau? Kanatil mar'atu tahrujutamsi baina yadeirrijal fadhalika tabarrujul jahiliyah adalah wanita berjalan di tengah-tengah para lelaki itulah tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu ya makanya wanita itu ya jangan kemudian masuk di barisan laki-laki laki-laki ngobrol tiba-tiba dia lewat di tengah menebar pesona ini jahiliyah jahiliyah sampai wanita itu harusnya indah dengan memiliki rasa malu yang tinggi ya. wanita itu harusnya memiliki rasa malu yang tinggi itu wanita yang mulia ya. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan yang Ustadz yang apa jomblo-jombloh Ustadd kita saya ingin menikah Ustadz Bagaimana ya kamu nazor lihat tuh cewek ya. karena sunnahnya kalau ingin menikah harus lihat wanita tersebut itu lebih baik bagimu singa kau, kau tertarik atau tidak. Nah, kalau kamu lihat wanita tersebut, lihat dia itu pemalu atau tidak. Kalau dia pemalu, nikah. Kalau dia tidak pemalu, mending kau mundur. Contohnya malu atau tidak? Begitu kau nazar lihat dia, ternyata dia memandang engkau dengan pandangan yang tajam. Kamu yang malu-malu lihatnya. Ah, mending kamu mundur. Tapi kalau tatkala nazar wanita tersebut malu, tersipu malu, itu wanita yang salehah, muda untuk dididik, mudah untuk dibina. M'ikahi wanita tersebut. Sekarang sebagian lelaki malu, wanita tidak malu. Sebagian lelaki kalau bicara dengan wanita malu-malu, wanita tidak malu-malu langsung, eh gimana? Lu gimana kabarnya lu? Cukul tangannya pukul ininya. Ya. Kita bicara tentang zaman sekarang. Ya. Yang adab-adab Islami semakin jauh. Ya. ya Kita bicara tanah air kita, ya kondisinya demikian. Saya tidak menyalahkan mereka dengan banyak kesalahan karena mereka berjalan dengan kondisi masyarakat seperti itu, masyarakat kita. Tapi saya ingin ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang spesial, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya. Ibu-ibu, kita ini tidak lama ibu ibu ya. Ibu-ibu sekarang umur sudah berapa ya? Ada yang sudah 40, ada yang sudah 50. Bagaimanapun akan keriput ya. Rambut sekarang sudah mulai berubah ya mau disemir, mau di apa, tetap saja akan jadi nenek-nenek ya nanti lagi kemudian meninggal dunia meninggal dunia, kemudian dipendam, datang ulat, makan kecantikan ibu-ibu kemudian setelah itu bertemu dengan Allah bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan selama di dunia maka berusaha, berjuang untuk menjadi wanita-wanita yang solehah ya. umur tidak, umur tidak panjang ya, ya. Nabi SAW bersabda, Umur umatku antara 60-70. Dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Coba ibu-ibu yang umurnya 50 angkat tangan. Coba. Ada? Ada? Ya, satu, yang 60 angkat tangan. coba Ada yang 60? Sudah gak ada. Yang 50 hati-hati. ya Yang 40 ke atas angkat tangan. sampai kapan kecantikan bersama ibu-ibu ya kecantikan tersebut harus dijaga kalau ingin cantik terus sampai di akhirat, jadilah wanita soleha jadilah bidadari di surga tapi kalau ibu, -ibu tidak soleha mengikuti kesenangan, hawa nafsu di dunia berfoya-foya, berhura-hura melanggar perintah-perintah Allah ibu, ibu akan menjadi bidadari dari gua hantu hati-hati Nelaka Jahannam, hati-hati ya. Taib, ini contoh tafsir jahiliyah. Bagaimana wanita dikatakan nanti jahiliyah, dikatakan nanti jahiliyah, jalan di tengah para lelaki. Sengaja dia berjalan, dekati para lelaki, laki-laki gumpul, dia jalan di tengah-tengahnya. Dengan penuh kepedean, jalan cuek aja. Nah, ini jadi jadi santapan para lelaki, dilihat. Ini wanita jahiliyah. Beda banyak zaman sekarang wanita seperti itu. Yang justru ingin tampil dilihat oleh para lelaki. Kalau dia ingin tampil dilihat oleh suaminya itu yang terbaik, itu yang indah. Kita ingin wanita hanya ingin tampil di hadapan suaminya, ingin menjadi tercantik di hadapan mata suaminya. Bukan kemudian tampil di hadapan laki-laki, dilihat oleh laki-laki, dipandang oleh ribuan lelaki, dipandang oleh banyak lelaki. Itu wanita jahiliyah. Kalau kita pernah melakukannya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita harus melatih diri untuk menjadi unyata solehah memang berat tapi itu perjuangan agar kita meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelab diantara tafsiran jahiliah, ini saya baca dari buku tafsir ibnu kefir nanti ibu-ibu kalau pulang bisa cari tafsir ibnu kefir baca tafsir dari para ulama dari surat al-ahzab ayat 30 dan selanjutnya tatkala Mereka sampai pada firman Allah wala janganlah kalian bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya di antara tafsirannya wanita keluar berjalan di hadapan para lelaki ini tafsiran pertama tafsiran kedua idza ta'ala 'an dahulu wanita kalau keluar mereka keluar rumah, maka mereka berjalan berlenggak-lenggok jalan bukan jalan yang wajar tapi jalan yang benar-benar disengaja agak digoyang-goyangkan sehingga menjadi pusat perhatian para lelaki maka Allah larang cara jalan seperti itu kemudian tafsiran berikutnya tafsiran yang ketiga وَتَبَرُّجُوا أَنَّهَا تُلْقِ الْخِيمَارَ عَلَا رَأْسِحَا وَلَا تَشُدُّهُ فَيُوَارِ قَلَا وَقُرْطَهَا وَأُنُقَهَا وَيَبْدُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْهَا diantara mana tabarruj seorang wanita memakai kerudung tapi kerudungnya tidak dia ikat dengan baik sehingga kalau dia berjalan masih tampak kalungnya kelihatan masih terlihat antingnya kelihatan oleh para lelaki yang bukan mahramnya maka ini salah satu bentuk tabarruj yang dilarang oleh Allah ta'ala seorang kalau pakai jilbab jilbab, jilbab yang benar jangan sampai terlihat auratnya ya wanita muslimah itu sangat tinggi nilainya tidak sembarang orang boleh menyentuhnya, beda dengan wanita-wanita mu selain muslimah sampai ada yang mengatakan wanita selain muslimah itu seperti bis, ya siapa saja bisa menaikinya, adapun wanita muslimah tidak demikian tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali dengan aturan yang sangat ketat, Jadi ini adalah bentuk pemulihan islam terhadap wanita muslimat karena Ibu menjera'mati Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya berusaha senantiasa berjilbab dengan jilbab yang syar'i tatkala keluar rumah agar kita keluar rumah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan tatkala kita keluar rumah kemudian kita memanen maksiat, manen dosa kita menampilkan diri sehingga menjadi pusat perhatian makanya Nabi SAW bersabda sinfani min ahlin nar Lam ada dua kelompok manusia yang termasuk penghuni neraka jahanam aku tidak pernah melihat kedua kelompok tersebut diantaranya kata nabi sallallahu ka kata nabi sallallahu alaihi kelompok yang masuk neraka jahanam adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang Yang ma'ilat, mumilat. Yang berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilat, menarik perhatian para lelaki. Sungguhnya, kondek-kondek mereka, ya seperti asnimah, yaitu seperti punuk-punuk ontar. Al-ma'ilah, yang miring. Mereka itu tidak masuk surga, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini, Ibn Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala, ancaman keras dan juga delil bahwasanya wanita yang tidak memakai jilbab membuka auratnya maka dia terjunumus dalam dosa besar kata nadi sallallahu alaihi wa wanita-wanita tersebut kasiatun ariyat mereka berpakaian tapi telanjang apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang di antaranya para ulam mengatakan dia berpakaian tetapi masih banyak auratnya yang terlihat lehernya terlihat lengannya terlihat, dilihat oleh para lelaki ya, terkadang sebagian dadanya terlihat betisnya terlihat, ini berpakaian tapi hakikatnya telanjang jadi pakaiannya kekecilan ya, kurang, gak cukup harusnya longgar, dia pakai pakaian anak-anak, sehingga masih banyak yang terlihat ini berpakaian tapi telanjang diantara tafsian berpakaian tapi telanjang yaitu dia memakai jilbab menutup seluruh auratnya tetapi jilbabnya transparan, sehingga bisa terlihat apa yang dibalik jilbab tersebut ini juga berpakaian tapi telanjang diantara makna berpakaian tapi telanjang dia pakai jilbab, tapi jilbabnya ketat sehingga terlihat dengan jelas lekukan tubuhnya ya. sehingga terlihat lekukan tubuhnya dan ini sama saja nampak auratnya meskipun secara tidak langsung ya terlihat gunung-gunung, terlihat stalaktit dan stalagmit ya dan ini dilarang sekarang muncul model jilbab kata orang apa? jilbab apa jilbub itu? apa yang jilbab apa atau jilbub? jilbub ya itu. persis seperti yang dikatakan oleh para ulama persis seakan-akan dia pakai stocking semuanya saya pernah lihat wanita-wanita seperti itu benar-benar pakai jilbab tetapi seperti tidak berpakaian benar-benar lekukannya terlihat dengan jelas ini ya diancam dengan neraka jihanna, bagaimana lagi dengan wanita kemudian membuka auratnya bagaimana lagi dengan wanita yang kemudian memfoto dirinya dengan begitu seksi dan menggoda lalu disebarkan di dunia maya, kemudian dilihat oleh ratusan lelaki bahkan ribuan lelaki tergiur melihat tubuhnya bagaimana wanita sepenikul, dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh besar musibahnya di akhirat kelam tetapi pinta Allah terbuka Ya. Oleh karena saya ingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ibu-ibu hidup dunia ini dengan aturan, yang bikin aturan Allah yang menciptakan ibu-ibu. Tidak boleh seorang berjalan dan dengan kehendaknya, dengan syahwatnya huru-hara tidak. Kalau pakai pakaian yang syar'i yang benar, jangan sampai melanggar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'usuhunna seperti punuk unta zaman dahulu wanita kalau ingin tampil, beda dia pakai jilbab tetapi belakangnya dia tinggikan sehingga dari kejauhan orang tertarik ingin melihatnya sebenarnya ini hanyalah contoh yang disebut oleh Nabi Wasallam artinya tadkala anda berpakaian, janganlah pakai pakaian yang menimbulkan menarik perhatian anda wanita muslimah pakai jilbab bukan untuk dilihat oleh para lelaki barang siapa pakai jilbab supaya dilihat oleh para lelaki, sungguhnya dia telah merubah fungsi jilbab tersebut jilbab itu dipakai bukan untuk menjadi perhatian para laki bukan, tapi agar anda terjaga agar anda tidak digoda oleh para laki itu jilbab yang benar tapi justru kalau seorang pakai jilbab kemudian jilbabnya terlalu anggun ya, ya. semuanya gambar bunga di sana sini bunga matahari, bunga kejora, bunga apa macam-macam ya warnanya terlalu rame ya. merah, kuning, hijau di langit yang biru penuh semua warnanya ini tentu tidak dibenarkan seperti ini, ini bukan jilbab yang diinginkan oleh syariat wanita suka keindahan, tetapi ada batasannya, iya silakan wanita pakai atas berbeda warnanya, beda warnanya, gak ada masalah, renda-renda yang wajar biasa ya gak ada masalah, itu wanita ingin kecantikan, ingin keindahan, tetapi kalau ternyata jilbabnya tersebut justru menarik perhatian mengikuti fashion, mengikuti mode ingin tampil beda, sehingga semua orang melihatnya, lelaki tak kalah dia lihat, semua lelaki melihatnya Ini tidak benar. Ini bukan fungsi jilbab. Kita ingin pakai jilbab dapat pahala, bukan pakai jilbab malah mendapatkan dosa. Maka perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tabarruj. Di antaranya, di antaranya berhias dengan hiasan-hiasan yang menjadikan para lelaki memandang ya, melihat tertarik untuk melihat para wanita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sudah selesai nasihat berikutnya nasihat ke berapa ini? Kedua. Siap menerima nasihat tersebut? Siap. Siap melakukan nasihat ini bukan nasihat dari saya ibu-ibu ya. Bukan dari saya-saya ini siapa mau nasihati ibu-ibu ya. Saya ini bukan siapa-siapa. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perpanjangan lisan ajanya. Saya hanya perpanjangan saya bacakan perkataan para ulama. Selanjutnya kembali kepada ibu-ibu. Qadarullah Allah mentakdirkan ibu-ibu hadir pengajian hari ini. Qadarullah Allah mentakdirkan ibu-ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan, hujah telah ditegakkan, selanjutnya terserah ibu-ibu ya. Bukan urusan saya lagi ya. Ya. Selanjutnya antara ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan nasihat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala وَأَكِمْنَا الصَّلَاتَ وَأَتِينَا الزَّكَاتَ وَأَتِئْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ Dirikanlah salat Dan tunaikanlah zakat. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wanita kalau di rumah, dia berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dia berusaha mendirikan sholat. Kalau dia punya harta, dia berusaha keluarkan zakat. Betapa banyak wanita, kalau dia punya harta, tidak dia pernah hitung zakatnya. Dia punya emas, tidak pernah dia hitung zakatnya. Dia tidak pedulikan. Yang dipikirkan beli ini, beli anu, beli anu, beli ini. ya Beli spray yang baru, beli kursi baru, beli gorden baru. ya Ganti ini, ganti anu, ganti ini. Beli baju baru, beli tas baru, beli sepatu baru. ya Bukan berarti kalau ibu-ibu di rumah, kemudian akhirnya tidak bertakwa kepada Allah maksud Allah ibu-ibu sering di rumah itu isi waktu dengan yang bermanfaat. Ya. ibu-ibu di rumah kerjanya cuma lihat model tas. Ya. Browsing terus. Padahal dia enggak punya duit browsing terus. Tas ini, tas anu, tas ini, tas anu, tas ini, tas anu. Belum selesai tas, lihat lagi sepatu. Sepatu ini, sepatu anu, sepatu ini. Kalau grup-grup whatsappnya grup-grup seperti itu. Itu wanita biasa tapi jangan terlalu berlebihan ingin punya tas bagus, okay. ingin punya sepatu bagus, Oke okay. tapi jangan berlebihan Allah menghendaki ibu-ibu jurimu bukan untuk itu, banyak tugas yang harus dikerjakan salat lima waktu kalau bisa kerjakan salat sunnah rawatib khobliya dan ba'diyah ada waktu baca Qur'an itulah kebahagiaan ibu-ibu, itulah kebahagiaan bahagia itu kalau kita bisa baca Qur'an tiap, tiap hari Ini sudah saya sampaikan. Beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Kalau kelezatan, anda semakin punya uang, anda akan dapat kelezatan. Anda bermaksiat, anda dapat kelezatan. Orang minum khamar, kenapa dia minum khamar terus? Ada kelezatan yang dia rasakan. Orang berzina, kenapa dia suka berzina? Zina lezat, enak. Ganti-ganti perempuan, ganti-ganti laki-laki, dia dapat kelezatan. Tapi apakah itu kebahagiaan? Bukan, itu bukan kebahagiaan. Itu cuma kelas. Orang joget-joget sana, joget-joget sini ikut konser sana konser sini kelezatan, dia dapat kelezatan apakah dia bahagia, tidak bukan itu kebahagiaan terus kebahagiaan apa ustaz kebahagiaan anda dekat kepada Allah kebahagiaan tatkala semua orang sedang tidur anda bangun salat malam, itu kebahagiaan kelezatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang tersebut kebahagiaan itu apa, kebahagiaan orang sedang sibuk ngikut berita macam-macam anda baca Al-Quran anti baca Al-Quran itulah kelezatan, itulah kebahagiaan Berikan maksud dari Allah, kalau ibu-ibu di rumah, isi waktu dengan yang bermanfaat. Dunia tidak kita tinggalkan, tapi jangan sampai seluruh waktu untuk dunia. Jangan di rumah kemudian hanya sibuk melihat berita, kemudian melihat medsos, ya. berita fulan, berita fulana, artis ini bagaimana kabarnya, sudah cerenggak dengan suaminya, sidang pertama, sidang kedua, ya kemudian selingkuh sana, selingkuh sini. Apa kebahagiaan kita dapatkan? saya ngapain kemudian ngikut berita artis, artis cantik dicerai sama suaminya terus nuntut harta gono gini, ngapain saya ikut berita, berita kedua, sidang pertama, sidang kedua gak apa manfaatnya buat saya, kecuali saya ingin nikahi artis tersebut, gak apa-apa <gifat> dia juga mana mau sama saya <gifat> kalau gak ada manfaatnya ngapain saya ikut berita seperti itu ngapain, ibu juga ngapain ikut berita seperti itu, akhirnya dengar berita giba beri jelek-jelekan, maki-makian, caci-cacian itu semua yang kita lihat, yang kita dengar itu masuk dalam hati kita, terbiaskan dalam hati kita nah kalau sudah menang, menancap dalam hati kita ibu-ibu salat gak betah, baca quran gak betah baru baca quran 2 menit, tiga menit, ngantuk kenapa? hatinya gak beres kalau hati itu benar-benar suci, bersih baca quran berjam-jam, betah kata Uthman bin Affan radiyaullah anhu lau tawhurat masyabi'tum min kalami rabbikum kalau seandainya hati kalian bersih kalian tidak akan pernah puas dengan membaca Al-Quran tapi kenyataannya orang baru baca quran sebentar dia gak kuat, kenapa ada masalah di hatinya perhatikan ibu ibu jadi hati ini adalah wia, tempat dia hanya menampung semua informasi yang masuk melewat pandangan kita, lewat pendengaran kita lewat pembicaraan kita, apa yang sering kita bicarakan itu yang maksud dalam hati hati kita oke yang sering kita dengar pengajian yang sering kita lihat adalaht Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita lihat kebaikan maka hati kita akan menjadi bersih saya bayangkan kalau sehari-hari kita lewati kita lihat berita-berita yang tidak bermanfaat bagi kita berita gosip sana sini kita dengar maki-makian ya pertikaian diantara partai dengan partai pertikaian antara kelompok dengan kelompok ya. itu sehari-hari kita dengarkan kemudian masuk memmbis dalam hati kita nanti bangun subuh berat mau salat berat baca Quran berat ikut pengajian berat berarti hati kita sedang berpenyakit jadi Allah memerintahkan tatkala dalam rumah waqimnas salat dirikanlah salat wa atina zakat jangan lupa bayar zakat wa atina allaha wa rasulah jangan lupa taat kepada Allah dan rasulnya kata Allah innamma yuridullahu liyuziba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera Sengguhnya Allah berkehendak. Kalian melakukan itu semua agar Allah menghilangkan dari kalian dosa, kenajisan. Wahai Ahlul Bayt. Ayat ini berkaitan dengan istri-istri Nabi. Dan istri Nabi adalah Ahlul Bayt. Nasihat Allah kepada istri-istri Nabi dan ini juga nasihat bagi kita semuanya. وَيُتَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا Dan Allah ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Allah berfirman. وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ Maka dirumah bacalah dan sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam innallaha kana latifan khabira seungguhnya Allah maha lembut dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan perhatikan di akhir ayat nasihat kita selesai dari ayat-ayat ini Allah tutup dengan wadhkurna ma yutla fi buyutikuna min ayatillah Allah suruh baca Al-Qur'an Allah suruh mempelajari isi Al-Qur'an wal hikmah maksudnya sunnah nabi sallallahu alaihi wa Allah suruh kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi Di rumah itu kegiatannya. Selain Kegiatan kita kalau sudah selesai ngurus suami, ngurus anak-anak, silaturahmi dengan ayah dan ibu, ya. Kalau masih ada waktu, sisihkan untuk akhirat kita. Baca Al-Qur'an, Satu hari harus ada lembaran yang kita baca. Sungguh aneh ada seorang wanita muslimah, hari-hari lewat tidak ada satu halaman yang dia baca. Bagaimana dia mau bisa bahagia Kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari lewat yang dia baca lembaran-lembaran di website, lembaran-lembaran di halaman internet, lembaran-lembaran di media sosial, berjam-jam dia dengarkan tentang berita-berita sementara lembaran Al-Qur'an tidak dia baca. Allah mengatakan innallaha kana latifan khabira. Allah Maha Lembut. Kata para ulama maksudnya Allah tutup ayat ini semua nasihat ini dengan perkataan Allah maha lembut, artinya apa? ini sepertinya berat bagi anda, wahai para wanita tetapi sungguhnya dibalik ini, semua ada kebaikan kebaikan yang kalian tidak rasakan kebahagiaan yang Allah ingin kirimkan bagi kalian yang kalian tampak kalian sadari karena Allah maha lembut Allah sampaikan kebahagiaan tersebut dengan cara yang sangat lembut anda ingin bahagia, lakukan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata Allah khabira Allah maha mengetahui kalian dalam rumah Tidak ada orang yang lihat Kalian baca Quran, kalian baca hadith Kalian dengarkan pengajian Tidak ada yang lihat tapi Allah Maha melihat Allah Maha mengetahui ya Dan ibadah yang tersembunyi Lebih baik daripada ibadah yang tampak Inilah ibu-ibu ya Nasihat-nasihat Yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab Ayat berapa sampai ayat berapa 32 sampai dan seterusnya ya. baik kita lanjut atau sudah masih siap dengar nasehat nasehat berikutnya sebelum kita buka tanya jawab ibu menghirahmatilah subhanahu wa ta'ala sungguhnya diantara tugas yang berat bagi ibu-ibu adalah berbakti kepada suami berbakti kepada suami wanita yang berbakti kepada suami maka surga dibuka pintunya selebar-lebarnya untuknya wanita untuk masuk surga tinggal di rumah berbakti sama suami, dia masuk surga beda laki-laki, laki-laki masuk surga berat salat harus ke masjid kalau harus cari nafkah buat anak istri ya. kemudian kalau ada panggilan perang dia harus ikut perang dan banyak kegiatan harus dia lakukan untuk bisa masuk surga wanita cuma di rumah tapi ada tugas yang sangat berat itu bagaimana berbakti kepada suaminya kata Naib SAW dalam hadisnya kalau seorang wanita salat lima waktu Wa kemudian dia puasa bulan Ramadan wa kemudian dia menjaga kemaluannya kemudian dia taat kepada suaminya qilalaha dikatakan kepadanya udkhilil masuklah engkau dari surga dari pintu mana saja engkau kehendaki empat syarat ibu gugul mas'ud yang pertama salat apa lima waktu seandainya seorang wanita malas dia tidak salat rawatib tidak salat qobliyah tidak salat ba'diyah dia tidak pernah salat malam dia tidak pernah salat duha enggak ada masalah yang dini mau waktu dia jaga. Yang kedua, wasomat syaroha. Dia cuma salat bulan cuma puasa bulan Ramadan. Dia tidak pernah puasa Senin Kemis dia tidak pernah puasa Ayyamul Bidh. Dia tidak puasa Arafah, tidak puasa Muharram. Dia cuma puasa bulan Ramadan saja. Enggak ada masalah. Yang ketiga, wahafizat farjih. Dia jaga kemaluannya. Dia tidak pernah kontak dengan laki-laki yang haram untuk dia berhubungan dengannya. Dia tidak pernah ya, ketawa ketiwi TV cengengesan sama kawan-kawan pacar-pacar lamanya betapa banyak orang-orang melakukan reuni setelah itu rumah tangga buyar benar itu betapa banyak orang-orang curhat kepada saya cerita setelah reuni, banyak kejadian yang terjadi ketemuan teman-teman SMA ternyata lelaki ini dulu punya pernah pacaran sama-sama wanita sekarang wanita tersebut sekarang jadi janda tahu tau ada listrik kembali yang tersambung sudah terputus lama, nyambung, kembali, konslet akhirnya dan itu yang terjadi, banyak terjadi betul banyak rumah tangga rusak, gara-gara apa? sang wanita main facebookan, kemudian dia menjelajah mencari, bercakrawala, mencari kawan-kawan lamanya apalagi dia lagi marahan sama suaminya, mulailah dia cari kawan-kawan lamanya, akhirnya kontak-kontak, akhirnya terjadi apa yang? terjadi, CLBK cinta lama bubarkan keluarga dan itu banyak terjadi Wanita yang ingin mahu surga, hafizot farjah. Dia jaga kemaluannya, dia jaga dirinya, diri saya untuk suami saya, bukan untuk lelaki lain. Saya ini spesial untuk suami saya, bukan untuk dinikmati oleh lelaki lain, bukan untuk menjadi santapan kelezatan oleh lelaki lain, oleh mata-mata lelaki lain, tidak. Saya untuk suami saya. Yang keempat, wa'atau'at ba'alah, dia taat kepada suaminya. Ini yang paling berat zaman sekarang apalagi wanita-wanita milenial ya apalagi kemudian nonton film lah, nonton sinetron lah, nonton inilah macam-macam lah ya mengajari seorang wanita berakhlak buruk mengajari wanita dengan adab-adab gorp, adab-adab barat ya. sehingga seakan-akan kalau taat kepada suami adalah perkara yang menghinakan sang istri taat kepada suami itu berarti menghilangkan kebahagiaan Betapa banyak kebahagiaan yang disebarkan melalui media-media ternyata itulah kehancuran itulah kesengsaraan. Jadilah wanita yang akhir yang harusnya wanita saleh bertakwa kepada Allah taat kepada suaminya menjadi istri yang membangkang, membuntak suaminya, menjadi macan bagi suaminya ya, memerintah-merintah suaminya dan seterusnya. Jadi ibu-ibu, kalau mau surga, pertama tadi apa? Salat 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan. Yang kedua apa? Puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan, jangan kontak sama laki-laki sembarangan yang keempat taat pada suami mana yang paling susah diantara empat ini <laughs> ngaku ya ngaku yang paling susah apa? taat kepada suami, itu yang paling gampang gak perlu salat gak perlu taat pada suami, ternyata itu yang paling berat ini tuh kenyataan yang paling berat ya. tapi berjuang Ya, taat kepada suami pahalanya sangat sangat besar, ya. Kalau ada masalah nasihati suami dengan cara yang yang baik ya. Demikian saja Ibu, Ibu, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bila pakai kulot, celana panjang lebar boleh enggak? celana panjang ada celana panjang lelaki, ada celana panjang model buat wa, wanita yang wanita harus gombrang tetapi sebagian ulama seperti syaih muhammad bin sallallahu alaihi menjelaskan bagaimanapun wanita kalau pakai celana panjang tidak boleh keluar rumah tapi kalau dia pakai celana panjang diantara para wanita, kumpul-kumpul diantara para wanita gak ada masalah dengan syarat celana panjang tersebut celana panjang khusus apa? wanita ada pun kalau dia keluar rumah, akan dilihat bentuk lekukan belahan antara kaki yang satu dengan yang lainnya tapi kalau dia pakai celana panjang, kemudian ditutup dengan jilbab, gak ada masalah seperti ibu sekarang keluar pakai celana panjang, tapi ditutup dengan apa? rock, ada masalah, ditutup dengan jilbabnya gak ada masalah tapi kalau dia pakai celana panjang, kemudian tidak tertutup, berjalan di luar, maka akan lihat lekukan beda antara kaki yang satu dengan kaki yang lain itu dilarang dalam syariat kami belum punya anak, jadinya hampir setiap pagi saya mendatangi kajian sunnah ini sudah atas izin suami, bahkan suami saya menyarankannya, Alhamdulillah pekerjaan rumah tetap bisa beres semua tapi kadang mertua saya melarang saya untuk ikut kajian, bagaimana ustaz? ndak, ketaatan kepada apa? suami kalau suami menyarankan ikut, mertua larang-larang ya kita tinggal senyum-senyum saja ya tapi jalan aja, gak masalah atur kondisi bagaimana tidak cari keributan, tapi kita tidak harus taat kepada mertua yang harus saat kepada siapa? suami. Tapi jangan cari gara-gara sama mertua. Mana yang lebih baik? Mohon pencerahannya mengikuti satu mengikuti sunnah salat wajib sendirian di rumah atau dua mengalah menjadi makmum bagi suami yang salat wajib subuh isya maghrib di rumah karena suami meyakini salat wajib berjamaah di masjid bagi laki tidak wajib uh, kalau kondisi demikian kalau suami lagi pas di rumah ingin salat berjamaah lebih baik kita salat bersama apa suami tapi kita sarankan pada suami mas meskipun mas menganggap tidak wajib mas Saya ingin masuklah di masjid. Bayangkan Mas 27 kali lipat. Pahalanya luar biasa. Mas cuma salat di rumah Zuhur 4 rakaat, kalau Mas pergi ke masjid dekat saja, balik Mas bawa 112 rakaat. Bandingan antara 4 dengan berapa? 100 rakaat. Mahalanya sangat beda. Sambil nasihati dengan baik-baik, sambil dipijit-pijit Masnya ya. ya. Sambil dibuatkan kopi, dibikinkan pisang goreng, ya. Sehingga itu karena saya suka pisang goreng ya. <laughs> kalau masnya mungkin yang lain terserah, saya <laughs> maksud saya nasihati, apa, kalau pas suami lagi di rumah, ingin salat berjamah kita salat bersama suami ada kedekatan, kebersamaan ya terkadang salat malam bersama suami tapi kita tetap menganjurkan suami untuk pergi kemana? ke masjid, kita tunjukkan kalau suami ke masjid, kita bahagia bagaimana tunjukkan? kalau saya pulang dari masjid Masya Allah suamiku, dicium keningnya tunjukkan kita bahagia, benar-benar happy kalau suami kita pulang dari Masjid, seperti itu ya. Sehingga suami e, Semangat, termotivasi untuk pergi ke masjid Ustadz, bila tidak punya anak Suami meninggal, saya dapat warisan dari suami Enggak Kalau kita tidak punya anak, ternyata suami meninggal Apakah istri dapat warisan, dia tetap dapat warisan Istri ya Tetap dapat warisan Kalau suaminya meninggal kalau tidak punya anak dia mendapat 1 4 dari harta suaminya kalau suaminya punya anak dia dapat 1 8 dari harta suaminya misalnya suaminya meninggal kemudian meninggalkan harta yang nominalnya atau setelah dikumpulkan diakumulasi ternyata 1 miliar maka dia mendapatkan 250 juta dari warisan tersebut karena uh, suaminya tidak punya anak justru kalau suaminya punya anak dia mendapatkan 1 per 8 karena sebagian harta yang lain buat anaknya, buat ibunya, buat bapaknya, buat saudaranya ya suatu hari istri melihat, ini cerita ya panjang nih suatu hari, pada suatu hari istri melihat garis miring mengetahui kalau suaminya ada hubungan dengan wanita lain, uh ceritanya mengerikan Ketahuan intinya, ketahuan, judulnya ketahuan. Di saat istri meminta penjelasan, suami berkata, kalau wanita itu bukan siapa-siapa, enggak -siapa. penting. Kita dekat karena saya merasa nyaman bicara dengan dia. Itu saja, enggak ada hubungan apa-apa. Pintar ini suami ya. Suami mengakui kesalahannya, namun istrinya sudah terlanjur hilang kepercayaannya kepada suaminya. Istrinya hanya akan kembali ke suaminya, Istrinya hanya akan kembali ke suaminya hanya jika si istri diperbolehkan bicara dengan wanita itu. Namun si suami bilang, tidak perlu. Apa yang kau mau tanyakan? Tanyakan saja kepadaku aku. Apa yang harus istri lakukan? Jika tanpa meminta klarifikasi dari wanita itu, dirasa percuma membina rumah tangga, tanpa adanya rasa percaya. Bawaannya jadinya akan curiga terus sama suaminya. Ini benar ya. Rumah tangga harus dibangun dengan saling percaya kalau rumah tangga dibangun di atas suudhon itu kesengsaraan istri tidak boleh suudhon kepada suami dan suami tidak boleh suudhon kepada istri karena kalau selalu suudhon berburuk sangka itu penderitaan contoh suaminya terlambat pulang setengah jam dari mana mas? kok terlambat setengah jam? Mas? Hah, dari mana mas? coba lihat hapenya mas, itu suudhon terus nanti dibilang bilang, mak sayang ini gaji mas, bulan ini 5 juta kok ngelapor-lapor biasanya gak ngelapor, pasti ada gaji yang lain, nah, curiga terus ya ini suami menderita kalau punya istri seperti seperti itu ya kamu telepon siapa mas itu siapa itu mas demikian juga suami yang begitu juga sama istrinya mungkin jawab telepon kamu kenapa ketawa-ketawa itu siapa itu? padahal sama teman perempuannya misalnya. atau sama kakaknya sama adiknya jadi kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas suudan itu penderitaan itu hanya azab penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Harus dibangun di atas husnudzon, berbaik sangka. Tetapi yang jadi masalah, terjadi kejadian-kejadian yang memacu dan memicu timbulnya berburuk sangka. Seperti ini tadi. Kodarullah, ketahuan suaminya kontak sama wanita lain. Saran saya kepada wanita ini, dia maafkan suaminya, tapi dia benar-benar minta suaminya berjanji misalnya ya, agar tidak lagi kontak dengan wanita tersebut dan dia tingkatkan ya rasa sayang dia kepada suaminya ya. apalagi suaminya mengaku salah, bilang sama suaminya meskipun itu bukan siapa-siapa syariat tidak membolehkan, saya ini cemburu sama mas, apa mas mau saya ketawa ketiwi sama lelaki lain, bilang seperti itu sebagaimana mas tidak mau saya ketawa ketiwi sama lelaki lain berdua-doa sama lelaki lain, saya juga tidak ingin mas berdoa sama wanita yang yang lain setelah itu berusaha untuk seperti sediakala doain suami agar suami dijaga dari fitnah-fitnah. Kita tingkatkan servis kita kepada suami. Ya, berikan kesempatan kepada dia tapi bilang dengan baik-baik, sampaikan nasihat. Itu tidak boleh dengan syariat. Kalau kita melanggar syariat, yang datang hanyalah kesengsaraan. Kapan kita melanggar perintah Allah, kita tidak akan bahagia. Ya, kita tidak akan bahagia, anak, -anak kita juga akan tidak akan bahagia. Maka setelah kita nasihati, kita berusaha tunjukkan bahwa kita sayang kepada suami kita. Lebih baik begitu daripada kemudian ribut, kemudian bawaannya curiga terus, suami akhirnya tambah jengkel, akhirnya dia malah berhubungan dengan wanita-wanita yang lainnya lagi. Ibu-ibu, tidak semua masalah suami dihadapi dengan omelan-omelan ya. Terkadang masalah itu dihadapi dengan kita semakin sayang kepada dia tunjukkan kita memaafkan dia tunjukkan kita menservis dia, mungkin dia semakin sayang kepada kita sehingga dia malu untuk bisa, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Wallah alam bisawab Alhamdulillah Kalimat zikrullah kan banyak juga beragam arti dan keutamaannya. Apakah kita zikir itu disesuaikan dengan keadaan suasana hati? Misalnya kalau kita ingat dosa kita baca istighfar. Kalau kita butuh pertolongan Allah kita mengatakan laa haula Kalau saat tenang kita berzikir dengan shalawat, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya, cuma sering perbanyak mengucapkan subhanallah ya, subhanallah walhamdulillah wa Akbar itu sering diucapkan empat kalimat yang agung, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha ilallah wallahu akhbar, selainnya kalau kita lagi uh, jalan banyak istighfar ya. meskipun kita tidak sedang melakukan dosa kita istighfar saja, kalau kita istighfar, kita ingat dosa-dosa kita ya ketika kita istighfar, jadi yang biasakan lisan kita basah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ibu, ibu kalau orang sudah terbiasa zikir kepada Allah. Pertama memang berat, tapi dia paksakan dirinya zikir pagi, zikir petang. Kalau dia sudah terbiasa, kapan dia tidak zikir seperti ada kebahagiaan yang dicabut. Kalau itu selesai salat selesai salat fardu, jangan langsung lihat HP, jangan ya. Asalamualaikum, asalamualaikum. Ting ting ting maksudnya. Ya. Meskipun kita lagi salat bunyi ting tung tang ting tung teng, jangan buka HP. Habis salat, asalamualaikum, asalamualaikum, zikir dulu. Situ kebahagiaan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, betapa banyak imbat yang Allah berikan kepada aku, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, setelah itu baru kita lihat, hampir, subhanallah. Jadi biasakan diri untuk berzikir, karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul kulub, ketahui lah dengan berzikir, hatinya akan menjadi tenang. Ustadz bagaimana hukum berfoto, selfie sendiri ataupun beramai-ramai dan majangnya di media sosial kalau itu grup media sosial adalah grup tertutup diantara ibu-ibu saja, diantara keluarga gak ada masalah tetapi kalau grup tersebut terbuka untuk umum dan rawan orang untuk melihat ya terkadang apa namanya kurang baik ya karena kita akan jadi pajangan dilihat oleh banyak lelaki misalnya tapi kalau itu grup tertutup antara kita, antara adik-adik kita, antara kawan-kawan kita gak ada masalah ya hati-hati tapi kalau ternyata terbuka kemudian ada sebagian aurat yang kelihatan rambut terbuka ini tentunya mengundang masalah ya di kemudian hari terutama di akhirat kelak jadi selfie tidak mengapa tetapi berusaha diantara kita saja jangan sampai keluar akhirnya jadi bahan ya yang dilihat oleh banyak orang Apakah lebih baik bagi wanita, salat berjamaah tetap di sah belakang meskipun ada penghalang. Kalau penghalangnya sudah tertutup benar-benar terpisah antara lelaki dengan wanita, maka tidak mengapa wanita di depan. Ya. Seperti di Mesyid Nabawi, benar-benar terpisah antara lelaki dengan wanita, maka tidak mengapa wanita di depan. Bolehkah menggunakan mukena berwarna terang dan bercorak dalam rumah? Bukan untuk berjamaah di masjid, enggak ada masalah. Wanita di rumah yang penting kalau dia salat tertutup auratnya, dia pakai mukena warna, warni juga enggak ada masalah. Karena bukan untuk pakai konsumsi di luar rumah. Jika saya seorang ibu yang harus bekerja karena sudah tidak memiliki suami lagi, Sedangkan dalam pekerjaan saya banyak menemui laki-laki, tidak bisa dihindari. Apa yang sebaik saya lakukan? Kalau memang dalam kondisi darurat seperti ini, sementara dia punya pertanggungjawaban untuk mengurus anak-anaknya, -anak maka tidak mengapa dia bekerja, dan dia berusaha sejauh mungkin untuk tidak kontak dengan para lelaki. Sejauh mungkin dia berusaha, Allah berfirman, فَتْقُلَّهُ مَا سَتْقُلَّهُ semampunya. Kalau dia bisa menikah lagi ya silahkan ya. Sehingga dia terhindar dari ini semuanya. bagaimana dandan yang diperbolehkan dalam syariat agar perempuan keluar rumah tidak kucil banget <laughs> yang suruh kucil juga siapa ya dandan yang wajar-wajar saja ya keluar rumah dengan yang wajar ya Adapun keluar rumah kemudian pakai sangat merah sangat kemudian ya sangat ya, jangan itu jangan tapi kalau yang wajar hanya sekedar pelembab atau yang biasa ya tapi jangan terlalu tebal-tebal kalau pakai apa namanya pakai sedo ya pakai apa lipstick, warnanya ungu keluar pengajiannya, janganlah pakai spidol kanan kiri, jangan biasa aja ya, biasa aja ya kita berhias untuk suami ya bukan berhias untuk ustadz ya, enggak kita berhias untuk siapa? untuk suami ya. untuk suami saya di, sekarang duduk begini, saya juga bingung lihat ibu-ibu ya, harus lihat ke atas terus ya. ya saya tadi pikir ada apa? ada hijabnya kodarullah saya sedang diuji dengan ibu-ibu ya tapi saya, kalau boleh seorang keluar rumah misalnya pakai parfum, tapi parfum yang tidak keluar, parfum yang sekedar untuk menghilangkan bahwa ketiak kecuali kalau dia keluar rumah benar-benar untuk ketemu dengan ibu-ibu saja, itu gak ada masalah misalnya keluar dari rumah, naik mobil, langsung masuk ke rumah ibu-ibu, ketemu sama ibu-ibu pakai parfum gak ada masalah yang jadi masalah kalau dia pakai parfum kemudian lewat di tempat lelaki, itu yang dilarang ya bukan berarti kemudian kucel tadi apa bau ketek ba nggak bukan begitu ya, yang wajar yang penting jangan terlalu beias ya Ustadz Kenapa saat saya berhadapan dengan laki-laki sholeh saya tidak berani menatap tapi kalau melihat laki-laki biasa saya berani melihat <laughs> ya udah kalau tidak berani tunduk jangan berani berani kalau tindak berani tundukan pandangan, jangan memberanikan diri ya karena bagaimana wanita ingin mencari lelaki yang apa? soleh sama wanita lelaki juga terkadang melihat wanita biasa mungkin dia biasa melihat, tapi begitu melihat wanita yang soleha kemudian cantik dia tertarik ya, biasa karena memang lelaki ingin cari wanita yang soleha sebagaimana wanita ingin cari lelaki yang soleh kalau dia tergoda dia tundukkan pandangan tidak boleh dia untuk melihat di rumah saya ada asisten rumah tangga maksudnya pembantu ya asisten rumah tangga ini ini asisten rumah tangga maksudnya pembantu cuman bahasa yang bagus ya asisten rumah tangga, saya baru tahu nih ya saya baru tahu. saya tidak mengerjakan pekerjaan domestik, ini lagi domestik nih maksudnya apa <laughs> ini bahasa milenial mungkin ya saya baru tahu asisten rumah tangga pekerjaan domestik ya, ya. domestik ya maksudnya cuci piring begitu ya. Ya. Melainkan banyak mengisi waktu dengan tilawah, ibadah sunnah dan zikir. Boleh sah bolehkah saya mengutamakan ibadah tapi sedikit melakukan pekerjaan domestik, boleh. Kalau ada pembantu enggak apa yang disur kesempatan suami baik datangkan pembantu ngerjain pekerjaan rumah domestik tadi kerjaan apa? Domestik ya. <laughs> udah kesempatan bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang yang lain ya. Zikir, baca Quran, mumpung ada pekerjaan domestik kita sudah dikerjakan, alhamdulillah ya. ada sebagian suami yang pelit tidak mau datang membantu, ada suami seperti itu yang kamu kerja sendiri istrinya setengah mati, tidak dihadirkan membantu, alhamdulillah suami baik datang membantu ya. mengapa setiap kali saya mendengarkan ceramah saya menitiskan air mata penyebabnya karena merasa berdosa atas masa lalu atau kagum atas kebaikan Allah dan ilmu baru yang ingin segera saya lakukan ini nikmat kebahagiaan kalau seorang menyesali masa lalunya, menyesali dosa-dosanya mudah-mudahan itu penghalang dia dari terj terjunumus dalam neraka jahannam kata Nabi SAW lam dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka jahannam yang pertama bakat min mata yang menangis karena takut kepada Allah ta'ala mereka terkadang kita perlu duduk sendiri merenungkan masa lalu kita, merenungkan dosa-dosa kita Menenung, menenungkan keagungan Allah, maka kita pun menangis, dan itu penghalang kita dari neraka jahanam Makanya diantara tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelah, diantaranya kata Nabi SAW, seorang yang dia bersendirian, kemudian dia mengingat Allah, maka dia pun menangis. Kalau mata sudah susah menangis, terepot, nanti kita ada masalah. Ya. Jadi kita harus berusaha membiasakan diri kita, mendengar ayat-ayat Allah kita menangis, mendengar hadis-hadis nabi kita menangis, mendengar ceramah ya, agar hati kita menjadi lembut. Saya kira sudah habis, masih ada. Apa doanya supaya kita bisa berlama-lama dalam membaca Al-Qur'an? Saya tidak tahu doanya. Tapi kita minta saja bahasa Indonesia, ya Allah, mudahkan saya untuk betah baca Al-Qur'an. Makanya kita perlu maksakan diri kita buat program misalnya setiap hari satu lembar. harus ada waktu baca satu lembar. kalau kita sibuk, kita baca sebelum tidur. pokoknya satu hari harus satu lembar. nanti kalau sudah terbiasa kita naikkan dua lembar. sudah terbiasa tiga lembar. Ya, seperti itu. ya sebagian orang membiasakan baca Al-Quran dalam salat malamnya, dia merasakan kelezatan sungguhnya. orang-orang sedang tidur kemudian dia bangun dia solat malam berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bermunajat, dia menangis, dia mengeluhkan segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala masing-masing menempuh cara yang mudah baginya tetapi kita paksakan diri, harus ada jadwal setiap hari harus ada Al-Quran yang kita baca sudah baca satu lembar, boleh kita baca terjemahannya juga, satu lembar kalau belum mampu, belum semangat, enggak apa satu halaman setelah itu kita baca terjemahannya, agar kita tambah ilmu Al-Quran itu sangat indah, benar-benar ibu-ibu Cuma sayang ibu-bu, tahu bahasa Arab. Ya. Kalau tahu bahasa Arab, apalagi bisa baca buku. Al-Quran itu bener -bener pelipur lara obat yang sangat indah. Teman duduk terbaik. Lebih lezat daripada kita dengar berita ini, dengar berita. Anu nonton gosip ini, gosip anu. Cuma tadi itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. ya Sampai kita menemukan kelezatan tersebut. Bagaimana dengan salat jumat di masjid al-haram, masjid nabawi? Apakah wanita ikut salat berjamaah salat Jumat itu ataukah salat Zuhur sendiri? Ada orang-orang yang tidak wajib untuk salat Jumat, seperti wanita, seperti orang musafir, seperti orang sakit, budak ya. Tetapi orang-orang ini seandainya mereka salat Jumat, maka salat Jumatnya sah. Dan tidak perlu salat Zuhur lagi, tidak perlu salat Zuhur. Seandainya musafir, musafir tidak wajib salat Jumat, tapi dia pengin salat Jumat, ya sudah dia tidak usah salat Zuhur. Ada seorang wanita tidak wajib salat Jumat tapi dia pengin salat Jumat silakan tidak perlu lagi salat zuhur seperti itu Dengan suami seperti apakah kita harus taat dan berbakti Ya dengan suami anti. <laughs> suami siapa lagi? Iya <laughs> benar. Kalau suami bermaksiat memang kita tidak harus taat. Misalnya dia ternyata pecandu khamar, kemudian dia pemain judi ya. Tapi kita enggak usahlah bertengkar dengan dia. Saatnya kita mendakwahinya, ya. Ini bapaknya anak-anak, rumah tangga yang sudah kita bangun lama, kok kita harus hancur sekarang? Ya itu melihat itu melihat situasi dan kondisi, melihat maslahat dan mudharat, ya. Tetapi nah, menurut saya kalau kita dapati suami kita ternyata ...tidak taat kepada Allah. Saatnya kita nasihati dia. Betapa banyak ibu-ibu... ...ibu-ibu yang dulu ikut pengajian. Setelah itu suaminya diajak. Kemudian suaminya taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena biasanya suami-suami taat kepada istri. <gülüyor> Di Indonesia ini banyak suami yang taat kepada istri. Ya. Saking taatnya terkadang gaji suami yang pegang semuanya siapa? Istri. Setelah itu suami tulis proposal minta dari istrinya. <gülüyor> itu banyak terjadi. mau saya ibu-ibu berbahagia di indonesia, indonesia itu banyak suaminya yang taat kepada istrinya beda kalau saya di saudi, saudi tidak seperti itu saya punya kawan-kawan orang saudi istrinya gak ada tahu gaji suaminya berapa gak tahu pokoknya dikasih makan selesai urusan tapi kalau di indonesia tidak seperti itu ya makanya kalau ternyata kita dapati suami kita kurang soleh, kurang taat kepada Allah saatnya kita dakwahi, kita dakwahi dia supaya dia bisa taat kepada Allah kalau dia taat kita yang juga ikut berbahagia Apa hukumnya memakai cadar dalam Islam? Apakah wajib? Masalah cadar, masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Dua pendapat secara umum, sebagian mewajibkan, sebagian mengatakan sunnah. Setelah semua sepakat bahwasanya cadar lebih afdol. istri istri Nabi bercadar. istri istri Nabi semuanya bercadar, cadar lebih afdol. Cuma apakah sampai derajat wajib atau hanya sekedar sunnah, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kita pelan-pelan kalau sudah memakai jilwab syari' Ya, kalau bisa kemudian nanti penghujungnya bercadar itu yang terbaik ya, apalagi kalau kita sudah sering di rumah tidak banyak kegiatan di luar lebih baik kita bercadar, lebih baik kita bercadar ya ya terutama ibu-ibu yang memiliki wajah yang lebih daripada biasanya ya yang cantik, saya berharap agar mereka bercadar bukan berarti yang tidak cantik tidak bercadar, semuanya cuma saya lebih berharap yang cantik-cantik itu hendaknya bercadar agar tidak menggoda para lelaki. Karena cantik ada dua. Yang pertama cantik yang disepakati, yang kedua cantik yang diperselisihkan ya. Kalau ibu-ibu cantiknya disepakati, semua orang bilang cantik. Ya udah, sebaiknya pakai apa? Cadar. Itu lebih afdal. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan, pelan-pelan, bertahap sampai ada saatnya kita bercadar ya, agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ibu-ibu nasihat-nasihat yang disampaikan kepada ibu-ibu, mohon maaf kalau menyinggung ibu-ibu. Saya hanya berdoa, semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang soleha, menjadi bidadari-bidadari di surga, sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Begitu banyak godaan, ya begitu banyak hal-hal yang membuat kita lalai. Semoga ibu-ibu diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah dan godaan. Demikian, subhanakallah bihamdik, ashadu ala ilahi la anta, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.